Bapak nggak apa-apa deh, Pak. Sambil nunggu ayah ibunya datang, saya ajak nyanyi aja adeknya. Ye! Biar adeknya nggak nangis ya. Jangan nangis dong. Nggak apa-apa. Aku boleh minta nggak? Boleh. Boleh. Tapi jangan deh. Jangan deh. Iya. Nama kamu siapa, sayang? Raisa. Raisa, Raisa Andriana. Kamu idolaku, serius. Serius. Oh. Ajak nyanyi aja, biar gak kesedih ya enggak, boleh ya. Tepuk tangan buat Raisa. enggak tahu tadi Raisa, tiba-tiba ada di situ. Dan Bapak tadi bilang ada ada anak ada anak hilang katanya. Oke, kataku, "Oh, ya udah enggak apa-apa, Pak. Sini saya ajak nyanyi aja sambil nunggu Bapak ibunya datang." Dan berhubung aku sekarang nyanyiin lagu LU dan lagu ini juga bercerita tentang seorang anak yang nggak tahu keberadaan ibunya di mana. Dan pas banget, ya Allah, Raisa, kamu menyentuh hati aku banget. Ibu kasih banyak kok bisa keilangan sih Raisa. Gimana ceritanya? Iya. Nama ibu siapa, Bu? Eka. Ibu Eka, iya. Ibu Eka mungkin kehilangan lagi asik nonton, Raisa-nya sampai ketinggal. Enggak apa sama oh, papanya. Iya. Menurutan lagi asik tadi udah nyari. Oh, iya udah enggak apa-apa. Yang penting sekarang Raisa udah ada di sini. Aduh nilai Raisa baik-baik aja, tadinya aku mau copot satu tuh lidian-lidiannya Iya, apa-apa Raisa udah nggak sedih lagi kan? Udah nggak sedih? Ya udah, jangan sedih, sekarang kakak Nisa boleh minta foto gak sama Raisa? Nggak. Boleh? Oke okay. Aduh Raisa gemes banget ya Sekarang aku mau foto dulu ah sama Raisa, keren banget Okay. Tepuk tangan buat Ibu Eka dan Raisa.